Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li uzhirahu ala al dini kulli walau karihal kafirun Ashada Allah ilaha illallah wa ashada anna muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini kami dapat menjumpai anda kembali di dalam acara yang selalu kita nantikan hikmah pagi televisi Republik Indonesia. Apa kabar anda pemirsa? Kaya berharap ada semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi pada hari ini kita insya Allah akan beraktivitas kembali untuk menjaga kesabilan perekonomian dan kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Dan tidak lupa dari sini kami berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah, sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah sekiranya mengangkat musibah dan penyakitnya tersebut. Amin ya Rabbul Alamin. Pemirsa, kita sudah mungkin mendengar sebuah catatan sejarah bahawa dulu ketika Rasulullah memerintah beliau mengeluarkan sebuah kesepakatan yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Sebuah kesepakatan yang melibatkan semua pihak untuk kepentingan semua pihak Tidak ada sesuatu pun yang merasa terzalimi dari sisi itu Sementara itu, di sisi lain Kita sebagai sebuah negara yang punya hukum Mempunyai alat-alat hukum yang ada dalamnya Juga merupakan sebuah pegangan yang harus kita lakukan Nah, di sisi lain Bagaimanakah Piagam Madinah tadi kita bisa lihat dari kacamata amandemen? Amandemen maksud saya Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan lebih dalam tentang Piagam Madinah dalam sudut pandang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bersama guru besar yang sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Didi Smatullah SH MH. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dan sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk bisa uh, berdiskusi lagi di uh, forum hikmah pagi ini. Insyaallah. Bagaimana Selalu sehat ya, Pak? Ya. Alhamdulillah. Amin ya amin, amin. Dan pemirsa seperti biasa kami tidak saja berdua kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari Sukabumi yaitu teman-teman kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Ilmu politik Syamsul Ulum ya Sukabumi Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Halo. Alhamdulillah sehat ya Pagi-pagi jam berapa dari Sukabumi ya Kalau sudah sampai di sini pagi-pagi begini ya <laughs> Mudah-mudahan tidak ngantuk semua ya Amin, amin, amin Dan eh, Pak Profesor Berbicara tentang piagam Madinah mungkin ya Uh, bahwa kita tahu dulu kesepakatan ini merupakan sebuah uh, produk hukum yang tidak ada satu pihak pun yang terzelingi dari sisi yeah. ini gitu ya Nah di sisi lain kalau kita melihat dari kacamata atau dari perspektif uh, amandemen undang-undang 45 Ini juga merupakan ada sebuah produk hukum yang tersendiri lagi di neraga kita Nah kira-kira apa kaitan di antara kedua belah pihak ini dan mungkin sebelumnya apa itu uh, piaga Madinah yeah. mungkin Silakan Pak Profesor uh, Piagam Madinah itu adalah sebuah konstitusi uh -huh. Kalau dalam bahasa Arab disebut sahibah uh -huh. Jadi beberapa nama ya yeah. Ada yang menyatakan Madinah Charter Nah kemudian Nabi membuat kesepakatan Dengan seluruh kelompok komunitas yang ada di Madinah uh -huh. Ada komunitas Yahudi, Nasrani Dengan Korohis, bagi ya. agama uh -huh. Kemudian berbagai suku ya. dan stratifikasi sosial, mereka menyepakati tentang sebuah aturan bagaimana mempertahankan nega mempertahankan Madinah uh -huh. sebagai negara dengan tanpa melihat agama. Ya. Begitu. Inilah yang kita sebut dengan Konstitusi Madinah. Uh -huh. Tiga hal yang saya lihat sangat mendasar ya. Yang pertama bahwa Islam itu adalah juniper sah dan rahmatan lil alamin. Mm -hmm. Artinya Nabi berani mengorbankan nama Islam tidak ada di dalam piagam madinah. Piagam madinah itu. itu tidak pakai kata Islam. Padahal Beraninya itu Nabi Islam. Betul. Tapi beliau ini uh, tidak menuliskan nama Islam kerana demi persatuan dan kesatuan mm -hmm. komunitas Madinah. Maka lahirlah konstitusi Madinah ya. saat itu. Kedua, bahwa konstitusi Madinah ini adalah konstitusi pertama di dunia. Jadi, saat, kami... itu, saat itu ya? Bukan, konstitusi yang pertama di dunia. Bukan Amerika yang buat. Hmm. Tapi abad ke-7 Masehi yang dibangun yeah. oleh Nabi. Di situ ada 47 pasal. Hmm. Kenapa kita sebut konstitusi? Sebab di dalam konstitusi itu ada 3 hal. Hmm yang pertama itu membangun tool of social and political control uh -huh. yaitu sarana pengendali uh -huh. sarana pengendali apa? pejabat dan rakyat yeah. jadi di dalam konstitusi itu dibangun bagaimana hubungannya antara seorang pejabat negara dengan rakyat yeah. itu adalah sarana pengendali pejabat dan rakyat dikendalikan untuk membangun kekuatan negara uh -huh. Yang kedua, tool of social and political reform Iaitu sarana pembaharuan masyarakat Bagaimana masyarakat itu makin lama itu makin diperbaharui Mereka dibangunkan semangatnya Bagaimana mereka dibangunkan tentang semangat bernegara Kemudian yang ketiga, tool of social and political engineering Iaitu sarana rekayasaan masyarakat Ini yang menjadikan saya kagum Bahwa Madinah itu Income per kapitanya di atas Barat dan Eropa Kulturnya adalah Kulturnya kultur dunia Hukumnya sekarang itu menjadi percontohan Hampir seluruh orang orientalis Orientalis itu adalah Orang-orang yang mengkaji Persoalan e, Islam Tapi dia bukan Islam, bukan Islam. Mm -hmm. Dia melihat Mereka mengatakan ini luar biasa Sehingga mereka mengatakan bahwa piaga Madinah itu adalah merupakan konstitusi pertama di dunia. Dan masih di berlakukah piagam Madinah untuk saat ini? Uh, saya kira uh, secara filosofis hampir seluruh negara Islam memakai. Nah, makanya itu memakai. Uh -huh. dan menurut pendapat saya konstitusi Madinah itu ada persamaannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Yeah. saya lihat ada tiga hal. Uh -huh. apa, apa saja itu? yang pertama pada saat pembentukan kedua konstitusi antara piagam Madinah dengan undang-undang dasar 45 itu ada suasana kebatinan yang sama. Artinya hmm. begini, ketika undang-undang dasar 45 itu dilahirkan, di situ ada non Muslim hmm. dan berbagai suku, yeah. agama ya, uh -huh. tidak hanya Islam. Yeah. Ketika piagam agama dibangun oleh Nabi, di situ ada berbagai agama dan golongan, betul? Ada ras uh -huh. dan berbagai. agama. Ini saya kira ada kesamaan dari sisi pertama. Yeah. Sisi kedua. Bahwa undang-undang dasar 45 itu ada kata Allah disebut dua kali, hmm. ya. Dengan rahmat Allah yang mm -hmm. maha kuasa, mm -hmm. itu pada alinnya kedua di dalam undang-undang dasar 45. Yeah. Di dalam piagam Madinah kata Allah disebut 14 kali. Jadi mm -hmm. ada kesamaan. Jadi, yeah. sehingga di sini harus berpikir bahawa ketika kita rakyat Indonesia diisi kehidupan rakyat itu dengan nilai-nilai religius keagamaan. Mm -hmm. Terutama islamnya saya kira pemilik negara Kenapa mas kita katakan pemilik oh, negara? Betul. Saya ambil contoh begini Kalau negara Indonesia itu ditinggalkan oleh non muslim Maka Indonesia tidak akan pernah bubar Tapi kalau Indonesia itu ditinggalkan oleh seorang umat Islam semuanya Dari Indonesia pergi ya. Maka Indonesia akan bubar, bubar. Sob penduduknya itu sedikit betul. Hanya 5% nah oleh kena itulah saya kira umat islam itu harus mempunyai sense of responsibility uh -huh. tanggung jawab terhadap negara sense of belonging memiliki ya, agama, jadi uh -huh. jangan pergi sehingga sikap terorisme itu tidak tepat di Indonesia jadi uh -huh. so, dia menghancurkan pertahanan negara Betul. mestinya dia itu menjaga negara ya. begitu ya, bukan menghancurkan bukan ya. menghancurkan uh -huh. gitu. yang ketiga, tentang persamaan uh -huh. dengan yang dengan ketiga besar. yaitu adanya kalimat tauhid Karena kedua konstitusi uh -huh. ya, ya. E, Kemudian yang keempat Bukan hanya tiga Prinsip monoteisme uh -huh. Yaitu me, e, Bertuhankan ya. Ya. Yang kelima adalah Prinsip persatuan dan kesatuan uh -huh. Di dalam unang nasa kelima Kan ada prinsip kesatuan dan persatuan ya. Di dalam agama dia disebut Prinsip kesatuan dan persatuan uh -huh. Kemudian Prinsip persamaan Oke uh -huh. Persamaan dan keadilan, ya. jadi adil makmur itu kan ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Betul. Di dalam Piagam Madinah pun kita sebut adalah ada adil makmur dan persamaan. Uh -huh. Jadi ada tujuan bernegara itu apa? Satu di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut adalah wah pasti membangun kesejahteraan rakyat. Ya. Di dalam Piagam Madinah kita sebut dalam Islam tasarruful imam ala royati manu tundil maslah. Mm -hmm. bahawa ketika orang itu membangun negara dalam ajaran Islam ini mempunyai kewajiban mensejahterakan kehidupan rakyat okay, ya. kemudian prinsip kebebasan beragama mm -hmm. jadi tidak ada di Madinah itu dipaksa orang harus masuk Islam mm -hmm. la'ikruh hapidin ya. jadi bagi Islam tidak boleh orang ditarik untuk menjadi Islam tidak boleh, mm -hmm. soal Islam itu adalah merupakan kesadaran, nilai yang paling tinggi pada seseorang Kemudian prinsip bela negara Prinsip bela negara yang dimaksud adalah Bahwa seluruh manusia yang ada di Madinah Wajib membela negaranya hmm. Apakah muslim dan non muslim gitu. Yang kesembilan Prinsip pelestarian adat yang baik uh -huh. Jadi adat-adat Arab itu kan dipelajari Ditegaskan, dipelihara Kita harus tahu bahwa Rukun Islam yang lima itu adalah reformasi daripada adat ajaran nabi yang lama. Hmm. Seperti syariat ibadah haji. Yeah. Itu ada syariat Nabi Ibrahim. Betul. Ya. Yeah. Syahadat itu adalah merupakan syariat nabi-nabi yang lama. Hanya syahadatnya berbeda. Yeah. Kalau kita kan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Yeah. Asyhadu an la ilaha illallah wa an adam alaihis salam nabinullah. Jadi pada setiap periode Nabi ini ada perbedaan-perbedaan dalam syahadat Tapi secara esensi semuanya, semuanya adalah ada syahadat ya Tiga sholat uh -huh. Sholat itu adalah menghasil reformasi yeah. Sebab uh, Nabi itu dulu sholat pagi dan sore dua kali uh -huh. ya? Puasa Puasa itu adalah merupakan reformasi dari puasa Nabi yang lama uh -huh. Ya yuha ladina amanu kutiba alaikum siyam Kamu kutiba ala ladina minu kubliku Aku wajibkan puasa Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada manusia oh, yang dahulu gitu. Jadi kita katakan bahwa rukun Islam yang lima itu Adalah hasil reformasi sistem peribadatan dan tauin Daripada nabi-nabi yang lama Oke. Okay. Kemudian Prinsip supremasi syariat Supreme of law uh -huh. Ketaatan kepada hukum Zaman uh -huh. nabi ini dilakukan Ini saya kira yang kedua kebesaran daripada agama Medina. Yang mm -hmm. ketiga, mm -hmm. agama Medina itu mampu menyatukan eksistensi perbedaan agama, Kedua, dua culture budaya, budaya yang paling keras itu kan budaya Arab. Ya betul. Sehingga Quran menyebut mm -hmm. al- Arab asadukupronwani pakhon, bahwa bangsa Arab itu adatnya yang paling keras dan paling munafik. Mm -hmm. Dia mengatakan mengangkat tangan kepada Allah, yeah. tapi dia melakukan kejahatan. Betul. Sehingga kalau Mas itu datang ke Mekah, kita melihat orang-orang yang sumpahnya menjual tasbih, yeah. Wallahi ane beli sekian. Eh <laughs> nah, itu kan sumbernya dari negara Arab, betul? Sumpah itu. Nah, padahal mereka bohong. Jadi paling munafik. Mm -hmm. Sehingga ada sebuah pertanyaan yang menarik. Yeah. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak diturunkan di Indonesia? Hmm, itu pertanyaannya, pertanyaannya. ya. <laughs> Sebab kalau Nabi Muhammad diturunkan di Indonesia tidak akan kelihatan besarnya. Hmm, Sebab wah. orang Indonesia itu baik-baik. Ya, nurut-nurut, nurut-nurut. Ya. Uh -huh. Misalkan kenapa tidak diturunkan di Sumatera? Uh -huh. Kenapa tidak diturunkan di Sukabumi? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di Jawa Timur? Enggak hmm. aneh. Baik. Tapi kenapa diturunkan di tanah Arab dalam rangka mereformasi adat hmm. tradisi yang jahiliyah? Sebab mereka tidak pernah bangga kalau dia punya anak perempuan ya. Dalam sejarah baru dia orang Arablah Mereka itu membunuh orang perempuan itu di Liyang Korobes Liyang Korobes itu bahasa Inggrisnya apa ya? Dibunuh itu Dibunuh itu ya Dibunuh dan dikubur hidup Oh dikubur hidup-hidup Mereka merasa hina kalau melahirkan perempuan perempuan ya Itu jahil ya Tapi sejak zaman Islam muncul Sama itu diangkat Baik Sebelum kita berbicara lebih jauh Pak nampaknya teman-teman kita ini sudah tidak sabaran Ini bertanya gitu ya Tadi sudah ada Tiga apa namanya Bagian yang paling besar Di dalam konstitusi Madinah tadi Yaitu Islam sebagai agama rahmat Kemudian Merupakan konstitusi pertama di dunia dan yang terakhir tadi tentang menyatukan eksistensi keberadaan agama yang ada di Madinah saat ya. tersebut, gitu ya. Saya mungkin berikan kesempatan untuk dua orang penanya terlebih dahulu. Tolong sebutkan namanya dan uh, dari mana, gitu. Silakan. Nama saya Sedang Faisal. Uh -huh. um, uh, sekolah STAI Sukabumi. Ya, silakan. STAI Sukabumi. Ya. Sukabumi. Tadi menyinggung masalah yang tadi Bapak ceritakan pak, Pro, pak, Pro, pak profesor uh -huh. kira masalah PKM Madinah. Uh -huh. eh, kalau menurut saya PKM Madinah itu emang iya ya, dari perspektif, perspektif amandemen undang-undang Fatima ada bersama. Artinya ke, kenapa di realita sekarang sangat berjauhan antara PKM uh, Madinah dengan dengan undang-undang uh, Fatima. -undang hmm. Oke okay. Satu lagi mungkin yang ingin bertanya, ada kah? Silakan. Ya, uh, <tuh> nama Mas Bubur Hanudin dari uh, staf uh, Samsul Ulum uh, Sukabumi. Selamat malam. Uh, pertanyaan dari saya itu uh, tadi kan disinggung bahwa uh, antara Konstitusi Madinah itu dengan apa namanya? dengan Undang-Undang Dasar 45 itu ada relevansi Betul, ada kesamaan, secara lalu. prinsip dan yeah. tadi juga telah disampaikan dari awal itu banyak sekali prinsip-prinsip yang memang ada persamaan mm -hmm. eh, dengan Undang-Undang Dasar 45 terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang eh, Dasar yang telah diamandemen hanya saja eh, <tuh>. mungkin ada sedikit yang saya garis bawahi ketika kita lihat dalam sistem perpolitikan kita bahwa mm -hmm. Kalaupun dulu itu eh, kita itu apa namanya ada sistem perwakilan Pak. Ya. Yeah. Kalau sekarang itu kan ada sistem langsung untuk pemilihan. Mm -hmm. ya, apakah memang itu secara prinsip-prinsip itu eh, ada apa namanya itu ada distorsi gitu tentang prinsip atau bagaimana? Karena di dalam eh, apa namanya itu eh, prinsip konstitusi Madinah itu kan ada prinsip musawarah. Ya. Yeah. Waswir humpil ampe sehingga kalau misalkan di dalam pemilihan langsung mungkin suara uh, seorang ustadz itu sama dengan seorang yang ada di pinggir jalan atau apa gitu jadi uh, penghormatan terhadap akademis ataupun uh, apa keilmuan di situ tidak terjadi okay. mungkin itu bisa dijabarkan secara lebih detail oleh bapak profesor kita baik terima kasih masul. terima kasih banyak masul uh, perbedaan terjadi bukan salah undang-undang tapi memang saya kira Saya ingat teori sosial yang mengatakan begini Seorang melakukan sebuah Ajaran Itu harus melalui empat tahapan Apa saja itu? Satu adalah hearing society mm -hmm. Reading society mm -hmm. Thinking society Acting society mm -hmm. Orang itu pertama terbiasa mendengar mm -hmm. Biasakan masyarakat mendengar Kemudian membaca yeah. Dan yang ketiga memahami baru yang keempat dia melaksanakan, mm -hmm. jadi acting society. Mm -hmm. Nah ini yang tiga dua tahapan ini jarang. Kalau kita dengan piagam Madinah barangkali tidak semua orang tahu, yeah. malah pesantren aja banyak yang nggak mm -hmm. tahu. Mm -hmm. Ketika kita keliling pesantren Jawa Tengah Jawa Timur, yang tidak pernah diajarkan itu adalah pikir syastra. Mm. Hampir dia nggak punya. Iya, dia bicara pikir bada. Betul. Sehingga akhirnya kan lulusan pesantren banyak jadi ustad mm -hmm. dan tidak menjadi pemimpin negara. Dan seolah ada pemisahan antara politik dan ibadah Menurut itu sendiri ibadah. ya. Jadi mm -hmm. sebetulnya di pesantren itu dikaji tentang pikisiasa. Yang kitabnya adalah Al-Ahkam As-Sultonia tulisan Al-Mawardi. Mm -hmm. Itu mesti dikaji sebagai sebuah perbandingan. Mm -hmm. Jadi ketika dia lolos dari lulusan pesantren itu dia kemana-mana bisa. Ya. Bisa jadi camat, bisa jadi presiden. Wisturahnya kan dia pernah jadi presiden. Okay. Itu Kiai kan. Mm -hmm. Nah. Jadi, kenapa terjadi perbedaan setidak melalui tahapan ini? Sekarang ini kan penyelewengan kepada undang-undang dasar juga banyak. Betul. Nah, jadi kenapa sekarang ada perbedaan? Itu di dalam bentuk implementasi saja. Hmm. Implementasi pelaksanaan kehidupan sosial yang tidak dilalui berdasarkan proses pemahaman. Nah, siapa yang salah di sini? Kitakah yang salah memaknai? Ya. Atau memang ada semacam secara sistematis memang dialihkan, di, di gitu? Jadi nah, seolah-olah salah. Saya kira semua orang ya. Pertama, saya menyebut sedikit begini Saya suka cemburu ni kepada negara-negara yang ada di Asia, Malaysia hmm. contoh. Ya. Bagaimana seorang pelajar itu paham tauhid sampai kepada tingkat perguruan tinggi? Hmm. Di kita ini dalam kurikulum kan hilang, contoh gini. Ketika kita diajarkan tentang teori ilmu pengetahuan alam Bagaimana sih proses terjadinya hujan Hujan itu adalah pemanasan dari sinar matahari Ke Di laut, laut uh -huh. Naik ke atas, mendingin, uh -huh. airnya jadi air ya. Tidak pernah dikatakan siapa pencipta hujan Sehingga Allah dicabut itu dari ilmu Ilah yang kita sebut sekuler Jadi oleh kena itulah, maka Allah itu mesti dikembalikan kembali kepada Ilmu-ilmu uh, yang dipelajari oleh anak SD, SMP, SMA, sampai keberadaan kedokteran hmm. Ini yang menurut pendapat saya yang hilang hmm. dari kita Nah hmm. ini saya kira disebut dengan proses piagama dinah hmm. Bagaimana dia masuk di dalam tingkat amandemen Itu harus menjadi ranah filosofis Sehingga ketika ini akan terjadi amandemen undang-undang dasar 45 yang kelima Kita harapkan nilai-nilai uh, ini, saya kira nilai-nilai sakral ini harus masuk ya oke okay. baik kemudian uh, Pak Hasrober Handlin tadi uh, menyampaikan juga tentang um, prinsip persamaan yang begitu banyak antara piagamnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 tapi di sisi lain kata beliau kalau melihat ke sistem perpolitikan kita saat ini adalah Sistem perwakilan ya Melalui pemilihan secara langsung hmm. Sementara kalau kita melihat di Piagam Madinah Lebih mengutamakan Atau mengedepankan musyawarah yeah. Sebagai sesuatu hasil Sebuah kesepakatan hmm. Nah apakah ada distorsi dari sisi ini yeah. Yang satu merupakan pilihan secara langsung Di sisi lain adalah merupakan Musyawarah untuk mencari kemufakatan Mana yang terbaik hmm. Ya Ini kan merupakan teknis Teknis saja Teknis itu ya Teknis menjabarkan Jadi teknis penjabaran dari konsep musyawarah Musyawarah itu kan ada perwakilan Di Indonesia Betul. ada tiga Kita pernah mengalami yang disebut dengan periodisasi penunjukan mm -hmm. Seorang raja mangkat Maka yang jadi itu ada anaknya mm -hmm. Kalaupun raja belum mangkat Tapi kadang-kadang si raja menunjuk anaknya yeah. Dan ini masih ada lestari di negara kita Yaitu di Yogyakarta Betul. Di Yogyakarta mereka menolak Diadakan sistem pemilihan langsung uh -huh. Kami sudah bahagia Dengan pemilihan model seperti ini uh -huh. Nah Yogyakarta Itu yang disebut dengan teori Yusang Winis uh -huh. Berdasarkan asas keturunan yeah. Kedua kita pernah mengalami Dengan perwakilan Nah tapi dianggap perwakilannya Tidak modern ya Pahal itu saya kira Agak sesuai dengan prinsip ajaran agama kita mm -hmm. atau kultur kita. Yeah. Si yang berhak mempunyai hak memilih itu adalah orang-orang yang bebas daripada tekanan ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Mm -hmm. Anda bagaimana akan melihat proporsional politik seorang petani yang penghasilannya hanya cukup pagi sore tidak? Yeah. Dia memilih seorang pemimpin maka dia disogok dengan lima puluh ribu beres. Mm. Sobat dia sangat pragmatis, ya. sangat tidak bebas di dalam kejiwaan. Jadi menurut pendapat saya Indonesia juga pernah punya sistem perwakilan. Uh -huh. Presiden dipilih MPR, ya. kepala daerah dipilih oleh Dprd. Okay. Tapi ini eh, apa namanya dibangun kembali aturan dipilih secara langsung. Uh -huh. Saya kira pilih secara langsung ini Amerika aja sudah demokrasinya 100 tahun lebih, uh -huh. tapi belum belum menunjukkan kualitas masih ada korupsi. Ya. Nah, dan Amerika pun tidak demokrasi langsung serak seluruhnya, uh -huh. begitu. Jadi saya kira negara kita harus segera melakukan refleksi, pengkajian. Ya. Sejalan pemilihan langsung ini, contoh pemilihan gubernur, saya kira ada distorsi sosial di masyarakat. Seperti apa itu misalnya? Nah, contohnya begini, e, ada satu gap antara satu keluarga dengan keluarga, malah mertua dengan menantu. Gara-gara pilihan yang berbeda Gara-gara pilihan yang berbeda Ini hmm. hmm. tidak ditanya 3 bulan <laughs> Malah ada yang disuruh diceraikan Anda jangan jadi menantu saya lagi nah. Berbeda kita ya. Nah ini sebuah masalah Oleh kena itulah marilah Pemilihan itu dikaji Dari segi sosial, budaya baik Aturan agama dan kultur Jadi okay. saya tidak salah Baik. Indonesia pernah punya tiga-tiganya. Ketiga-tiganya sudah pernah uh, dilakukan ya, iya, iya. dan tidak ada mudah-mudahan bukan merupakan sebuah diskusi oh, dari dari CCTV ya. Eh, uh, Kang Dadang dan Pak Hasrul mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kita mungkin masih menantikan nah. pertanyaan dari teman-teman, namun selanjutnya kita harus jadat dulu sesaat. Oh, iya, nah. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika piagam Madinah itu bisa eksis dan bisa melindungi semua pihak, sementara di sisi lain dengan keberadaan undang-undang ini oleh sebagian besar kita, masih ada yang merasa terbalik ini, kira-kira dampaknya seperti apa, nantikan uh, diskusi kami berikutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita masih berbincang tentang Piagam Madinah dalam perspektif uh, Amandemen Undang-Undang dasar 1945 Bersama Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah MH. Dan Pak Profesor kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita mendengarkan uh, Pertanyaan dari teman-teman Ada satu hal mungkin tadi yang sempat saya sebutkan Bahwa Piagam Madinah Semua pihak merasa nyaman Berada di dalamnya Sementara Undang-Undang uh, Dasar 1945 yang ada di negara kita ini Masih ada kalangan yang merasa terzalimi atas mm -hmm. keberadaan aplikasi pelaksanaannya Kira-kira mm. apa yang menyebabkan persoalan ini terjadi? Ya, persoalannya ini kan pada law enforcement, penegakan hukum ya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar Pakto sudah baik saya kira mm -hmm. Secara, teksual, secara ya? tekstual ya? Secara tekstual Tapi secara kontekstual masih ada oknum-oknum yang uh, apa namanya dia uh, mengkriminalisasi hmm. Saya pakai istilah baru ya. ya Ketika KPK dikriminalisasi saya melihat <laughs> ada kriminalisasi ya. Kriminalisasi perundang-undangan dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan uh -huh. Lembaga pengadilan, ya. lembaga penegak hukum dan segala macam Ini saya kira merupakan tantangan bagi kita hmm. Sebab Kata orang Malaysia ngomong begini Kita ketemu dengan saya ya. Saya itu sebetulnya tidak usah membuat konsep Kenapa demikian mas Kata saya Saya cukup konsep itu dari orang Indonesia Orang Indonesia itu kaya konsep Tapi miskin pengamalan hmm. Kami katanya konsepnya memang miskin Tapi pengamalannya banyak Banyak kan. mm -hmm. eh, itu ya yeah, yeah. Saya kira ini kan agama mengatakan Kaburumaktan indahullah Antakul ala Allah di malapak Besar sekali dosanya Orang teorinya tidak sama dengan prakteknya ya. Jadi saya kira ini merupakan warning bagi kita Nah mungkin tata yang berikutnya Apakah zaman dulu itu ada penyimpangan-penyimpangan yang tadi Bapak sebutkan? Ya kena kalau pada zaman Nabi itu isan kan melekat hmm. Sehingga sahabat itu sangat takut ya. Jadi dalam sejarah peradaban Saya kira Madinah itu zaman keemasan hmm. Orang tidak berani melakukan penyimpangan, ya. kejahatan, hmm. aman, tentera Tandanya aman begini Di dalam ilmu pikir Banyak sekali itu nih Kalau kita itu menyimpan uang uh -huh. Atau terbuang lah barang kita yeah. Tertinggal Itu diselebarkan sampai satu bulan hmm. Orang tidak mau memiliki Diumumkan, ya? Itu tandanya aman yeah. Coba sekarang ini zaman sekarang Anda simpan uang 100 ribu di tempat duduk itu Di tempat halte bus uh -huh. Ini baru, baru diselebari 5 menit hilang <laughs> Yang kalau orangnya, orangnya diinjek dulu dari kaki, kaki. gitu <laughs> ya, dirampok. Yang sangat berisiknya itu saya melihat bagaimana ya jamaah haji kita itu disiru oleh bangsa Indonesia sendiri. Betul. Itu berarti dia tidak beragama. Ya. Jadi berarti dia itu agama Islam, tapi tidak beragama. Mm -hmm. Itu yang kita sebut. Baik. Sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin berikan kesempatan lagi eh, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Uh, saya sangat tertarik sekali dari tadi membahas tentang uh, amandemen konstitusi Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Tetapi saya menggarisbawahi di sini bahwa ada kesamaan pembahasan, ada kesamaan pasal, uh -huh. yaitu tentang keadilan dan kesejahteraan. Uh -huh. Adapun di piagam, adapun di Undang-Undang uh, Dasar itu sangat uh, detail dibahas tentang keadilan dan kesejahteraan. Mm -hmm. Tetapi eh, kita yakini bahwa piagam Madinah tentu sangat eh, diyakini pula oleh seluruh umat Muslim bahwa itu sangat eh, maslahat, mm. tidak tidak mendolimi. Yeah. Tetapi ketika kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar, mm -hmm. maka yang tadi dibahas bahwa itu sangat dan ada yang mendoli, yang Merah. merasa terdolimi yeah. gitu kan. Mm -hmm. Nah oleh karena itu Mungkin pertanyaannya kenapanya sampai demikian gitu kan Adanya perbedaan antara penerapan konstitusi Madinah dengan undang-undang dasar Kenapa mesti ada yang terdolimi ya. Itu yang pertama, yang kedua mungkin Tentang kecintaan terhadap negara uh, Ada beberapa teman kita juga yang pernah mengikuti program bela negara pak uh, Mungkin uh, kita tahu bahwa dan kita pernah melakukan sebuah uh, monitoring terhadap pemerintah juga Tetapi mungkin saya selaku perwakilan dari teman-teman uh, Mengharapkan pesan gitu kan Mengharapkan pesan masukan terhadap kami dari Pak Prof Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah Apakah kita itu harus terus-terusan Aksi di jalan, kemudian audiens di DPR Atau mungkin ada cara yang lain yang memang lebih, e, lebih simpel ya. gitu ya. kan Yang lebih simpel tetapi dapat merubah ya. Merubah sistem ataupun yang lainnya gitu Baik. Mungkin itu Pak, terima kasih Terima kasih banyak Mas Rizalul Haq Satu kesempatan lagi mungkin? Uh, saya mau menanyakan, saya selaku perempuan Ya tentunya perlu menanyakan eksistensi perempuan dalam o konstitusi Madinah. Baik. Artinya, apakah dari 47 butir dari konstitusi Madinah ada pasal yang men mengatur tentang gender? Mm hm. Ya, itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, e, Yang pertama tadi <coughs> mengenai e, mengenai ketika kesamaan itu ada ya. sementara ada pihak yang lain yang merasa tidak setuju ini dalam undang-undang ya. dasar 45. Saya kira itu kan perbuatan oknum saja, uh -huh. jadi oknum negara. Jadi jangan salahkan bahwa negara tidak pernah menyuruh pejabat negara berbuat itu. Artinya bukan merupakan sebagai sebuah sistem ya. Sebagai sebuah sistem ya. Ya, itu hanya perilaku oknum. Uh -huh. Ini yang dianggap sebagai musuh bersama. Ya. Seperti orang membuat KTP harus bayar mahal. Ya. Orang mendapatkan jadi PNS karena dia membayar. Membayar. Uh -huh. Ya, kalau saya tidak membayar maka saya jadi cari PNS. Ah itu kan merepot. Ya. Ini digembar-gemborkan ini di apa? diharamkan. Tetapi halal bagi sebagian orang ini kan jadi repot juga ya. ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, persoalan bela negara. Mm -hmm. Saya kira bela negara ini wajib, hubbul wathon minal iman. Hmm. Mencintai negara itu setengah daripada iman. Ya. Jadi jangan kita menjelek-jelekkan negara kita di hadapan orang lain ya. Tapi hanya mendiskusikan di kalangan kita. Jika memang negara itu terjadi sebuah kesalahan seperti atas uh, kita. Jika negara itu terjadi kesalahan, ya saya kira dibetulkan. Hmm. Manro aminku munkaron pali goiri di bi... diadi hmm. yastati Pa ilam yasaki pabilisan ni. Hmm. Pa ilam yasati pabisukuti. ada paul iman. Di qalbihi. Pa qalbi ada paul iman. Hmm. Jadi kalau melihat yang begitu, saya kira kita harus tetap melakukan perubahan ya. ketidakadilan. Nah, kalau ketidakadilan itu dilakukan oleh penguasa yang banyak sistemnya, mm -hmm. artinya dia komunitas, mm -hmm. itu pun harus hati-hati kita dibabat secara hmm. habis. Maka paling minimal dalam sentuhan dakwah. Nah, dalam membetulkan itu, saya kira tidak harus selamanya dengan respon yang radikal. Ya. Misalkan demonstrasi total, mm -hmm. misalkan dengan itu pun saya kira merupakan salah satu apa, salah satu instrumen demokrasi kan Betul Kita melakukan perubahan dengan itu Namun dilakukan dengan santun ya. Tidak melakukan penghancuran Saya melihat Filipina itu punya people power yang luar biasa uh -huh. Ketika dia demonstrasi ratusan ribu orang Itu tidak ada genteng satupun yang jatuh hmm. Jadi kalau di kita kan ujung-ujungnya itu merusak rumah <laughs> dan lain-lain Itu kelakuan biadab, ya. ya? itu peradabannya itu belum tinggi. Kemudian yang kedua tentang gender, saya kira persoalannya Quran sudah menyebut bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan. Wa me yamah miskola darotin khairuyaroh. Wa me yamah miskola darotin sharoyaroh. Kalau seorang perempuan dengan laki-laki sholat subuh pahalanya sama. Oh ini laki-laki pahalanya lebih gede kan tidak? Itu artinya sudah ada gender di situ. Mm -hmm. dalam ibadah, yeah. ya, seorang perempuan naik ibadah haji, oh ini kurang katanya, enggak, tapi Allah menganggap sama. Mm -hmm. di dalam rukun Islam yang lima, Allah sudah melakukan memperhatikan gender, mm -hmm. perempuan dan laki-laki dibangun dalam perspektif kesamaan. Yeah. Gitu. Uh, kemudian tentang, kalau kita melihat gitu ya Di uh, sistem perwakilan yang ada hmm. di lembaga legislatif kita ya. Ada porsi untuk perempuan hmm. Di zaman Rasulullah, apakah ada yang seperti itu? Oh Sangat diperhatikan, diberikan kesempatan hmm. Tapi tidak diporsikan hmm. Kalau saya sebagai perempuan, ya. kalau diporsikan itu merasa terhina Berarti saya sebagai makhluk yang tidak mampu Berkompetisi hmm, okay. Kan mestinya untuk mencapai porsi itu Dia harus mengambil Dengan ilmu yeah. Dengan ilmu dan kemampuan Bukan dengan diberi yeah. Kalau diberi itu saya kira Jatah dia ya, jatah, ya uh -huh. Itu gak cocok yeah. Artinya yeah. dia orang yang tidak berdaya uh -huh. Jadi saya kira ketika berbicara gender dalam Quran Itu sudah jelas uh -huh. Rukun Islam yang lima Itu menjelaskan bahwa Tuhan Allah Meletakkan wanita dan laki-laki sama. Ya. Ada berbeza dalam beberapa hal. Uh -huh. Contoh dalam persaksian pastas uh hidu syahideni meri jali kum. Pak Ilham Yakunar rojulai wa meruatan mimantar daunnya mina suada. Terjadi tabrakan ni atau pembunuhan. Uh -huh. Maka wanita kalau bersaksi dua orang. Kenapa demikian? Nah, sebab wanita itu selalu berbicara dari hati nurani sebelum akal pikiran. Betul. Hmm. Kenapa? Agama kau merupakan pada posisi-posisi tertentu tidak boleh wanita. Tapi mm -hmm. wanita kan sering kasihan. Yeah. Jadi kalau melihat ini orang menangis, ah sudah katanya kasihan. Jadi tidak ada resnya gitu. Yeah. Nah dalam hal tertentu maka hakim atau saksi dalam kasus pidana perempuan dua orang. Mm -hmm. Supaya itu ada terjadi saling kontrol keduanya. Yeah. Nah ini saya kira tapi apakah di di undang-undang dasar kita mengatur kalau saksi perempuan harus dua orang? Oh enggak, karena undang-undang kita kan menganut asas proporsional. Mm -hmm. Jadi laki-laki dan perempuan sama saya, saja. Gitu ya. Tidak ada, tidak nah. seperti tadi di. Tidak sama di dalam agama. agama. Islam itu kan sangat psikologis. Ya. Yeah. Artinya psikologis itu kan begini. Allah itu akan sangat tahu kalau Allah itu membuat perempuan, objeknya oh, begini. Yeah. Kalau membuat laki-laki, ciri asalnya begini. Mm -hmm. Kalau undang-undang kan tidak melihat itu Saya kira ya <laughs> Baik, Baik. <tuk> uh, Mas Rijalul Hak dan Baria ya Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya uh, Mungkin saya akan mendalami sedikit tentang pertanyaan Mas Rijalul Hak tadi Enggak ya. Selain cara-cara kita turun ke jalan dan lain sebagainya Untuk meluruskan atau mengingatkan pemerintah Atas beberapa persoalan yang menurut ketamata kita menyimpang ya. Apakah menurut Profesor ada ada cara yang lebih arif? Ada, Mau itu Hasan, disentuh dengan agama hmm. Kita akan mengatakan Anda ini tidak akan hidup abadi ya. Seberapa kekuatan Anda, Anda akan pensiun 5 tahun Di situ akan Anda bertanggung kepada rakyat dan Tuhan Ketika dia pensiun dari bupati, presiden, gubernur Dia akan kembali ke pangkuan rakyat Ketika Anda berbuat tidak baik Maka Anda akan diceropeng oleh rakyat Sampai kuburan pun dituntut Siap. Kedua Bahwa Anda nanti akan berhubungan dengan hukum awal di hari kiamat Segala yang Anda perbuat Mungkin lepas dari jeratan hukum Ketika hidup di dunia Tapi setelah kembali ke akhirat Maka anda akan diadili dengan seadil-adil adilnya hmm. okay. Sebab so, anda itu tidak akan diadili dengan saksi yeah. Seluruh anggota tubuh kita itu jadi saksi Bagaimana tangan mencuri, bagaimana mata, yeah. bagaimana kaki nah, Ini enggak bisa bohong, mereka berkata yeah. Di depan hakim kita bisa bohong Saksi kurang segala macam mm -hmm. Tapi di depan Allah nanti Tidak ada yang kayak begitu yeah. Semua anggota tubuh bersaksi tentang kejahatan tapi terkadang ada ada sebuah fomio di kita hmm. gitu ya Bahwa haji mumpung, mumpung saya menjabat, hmm. saya optimalkan dulu apa yang bisa saya lakukan dalam artian tadi bisa melakukan apa saja ya. Nanti setelah pensiun saya bertobat lah, gitu ya. ya Nah sikap orang yang seperti ini untuk sama saja sama kita ya, adalah orang stupid, <laughs> orang bodoh ya. Orang stupid menurut pandangan humanisme kemanusiaan hmm. Jadi orang-orang yang begitu saya kira mesti ditiadakan di negara ini. Hmm. Jadi yang terpentingan begini, ketika orang itu menjadi pejabat, dia siap mengabdi kepada negara. Hmm. Saya kira gampang melihatnya. Ketika dia jadi bupati, berapa sih uang. Ya. Setelah beres jadi bupati, nama kurang. Kalau nama, berarti korupsi. Itu saja hmm. gampang. Ya. Itu pembuktian terbukti. Kita kan belum dilakukan kayak begitu Mas. Ya. Nah ini yang kacolnya. Kemudian saya kira yang terpenting konsep iksan itu harus masuk harus masuk ya segeralah selalu merasa terawasi di tadi, ya? dan diamati. Baik, di satu menit terakhir Pak uh, Profesor Tolong berikan kita sebuah benang merah sebuah kesimpulan terhadap uh, apa namanya amandemen madinah ini ya, kriteria ya? yeah. madinah ini dari kacamata dari perspektif uh, amandemen ala Sarjulan 45. Saya kira ini sangat baik. Bahawa bahwa kegagaman itu harus menjiwai secara filosofis terhadap amandemen yang kelima. Mm -hmm. Supaya hidup kita selamat, ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Isma syita fa innakam mayitun, wahdib masita fa innakam mufariku, wa amma masita fa innakam mazium bi anna syarofal mu'min kiamuh bilay. Hidupkan kau dalam posisi apapun, tapi harus ingat di ujung kehidupan itu ada kematian. Mm -hmm. Cintailah oleh kau. Apapun di dunia ini, apakah istri kekayaan dan anak, tapi ingat itu akan berpisah denganmu. Bekerjalah kau untuk duniamu, tapi ingat itu akan ditimba. Bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah bukan kerana jabatan dan kekayaannya. Kerana dia mau bangun tengah malam, bukan untuk loh, ya. untuk solat tahajud. Untuk solat tahajud, menarik sekali pak. Ya, pak. ya ya. Uh, sayang lagi sekali lagi kita sebutkan sayang, karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan pembicaraan sekarang ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkenan hadir ke ya. studio pada pagi hari ini dan teman-teman dari uh, Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Syamsul Ulum Sukabumi. Terima kasih juga telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Dan kesempatan kita bisa bertemu kembali dan pemirsa dimanapun anda berada, ketika tadi kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa piaga Madinah dalam kacamata uh, amandemen undang-undang Dasar -undang -undang 1945, ternyata banyak sekali persamaannya walaupun di dalam praktiknya kita merasa masih ada saja yang terjalimi itu kembali lagi bahawa ini merupakan bukanlah sebuah sistem, tapi merupakan sebuah perlakuan oknum yang ada uh, di balik itu semua, tapi yang satu hal uh, yang perlu kita catatkan bahawa setiap diri kita adalah pemimpin yang setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawabannya Karena hidup ini tidak saja di dunia, tapi ada merupakan penghidupan yang lebih kekal nanti di akhirat kelak. Seperti apa timbangun kita di dunia, itulah nanti yang akan menjadi saksinya ketika kita melakukan aktivitas di dunia ini. Mudah-mudahan pembelian singkat ini memberikan manfaat dan memberikan pencerahan bagi kita yang ingin mengetahui pendalaman agama yang lebih jauh. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan anda. Kami pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.